パンジャディカンデレコファラあペアサンチンタファガダカマリパダモタパパドリサケヤパ サモ u ガトーハマ a バラサモアヤタタディカバラコ d a r i sesungguhnya yang kau punya hanya ku tempat. ダンピアサチタンゴアガラカマリパダモダ 「そわ Gimana rasanya ada di panggung spektakuler? Lumayan menegangkan lagi. Lumayan menegangkan ya. Sebagai pembuka malam hari ini. Oke.、Okay, um, langsung aja ya Kevin.、Uh, kalau buat aku tadi. Disini ada beberapa yang bilang kalau kamu n gak. Beberapa, beberapa yang ngomong disamping aku kalau rasanya kurang gitu dari kamu. Kalau buat aku. s e b e n a r n y a sih aku rasa kamu sudah memakai rasa. Cuma mungkin belum penuh. Kalau dari ekspresi bisa terlihat kalau kamu pakai rasa. Tapi mungkin dari alunan cara menyanyi kamu... ...yang kurang memakai rasa. Kamu, kamu ngerti maksud aku? Ya, ngerti. Karena lagu ini kan adalah salah satu lagu paling indah... ...yang dinyanyikan penyanyi solo pria. Salah satu yang terbaik di Indonesia, Afgan. Dan tadi tuh aku ngerasa ada beberapa、uh, phrasing kamu... ...sama beberapa kerasa nafas kamu agak pendek untuk lagu ini. gitu. Jadi itu jadi kurang ngalun rasa lagunya. Jadi kamu mungkin menyanyi dengan rasa... ...cuma rasa itu jadi seperti kurang sampai ke orang yang nonton. Jadi mungkin kamu bisa latihan pernafasan supaya kalau kamu nyanyi lagu... ...tipe yang seperti ini kamu bisa nyanyi lebih mengalun dan lebih panjang lagi. Siap. Halo Kevin,、uh, tepuk tangan dulu dong untuk penampil pertama kita malam ini spekta. Halo v i n Suaramu itu enak banget ya v i n ya. Suara kamu itu enak banget. Warna ya. Warnanya enak, loveable, mudah didengarkan. Ada identitas di suara kamu. Cuman, Kevin saya harus sampaikan ini, saya setuju dengan beberapa pendapat BCL dan juga teman-teman di sini bahwa kamu untuk lagu ini ya khusus lagu ini dimana lagu ini judulnya saja sudah sadis ya judulnya aja u d a h sadis kamu kurang sadis tadi bawainnya ya kurang sadis terus tadi Maya juga ada nambahin yang penting buat saya juga buat sorry mungkin buat Kevin mungkin ya Maya sendiri aja yang sampaikan tadi tentang beberapa apa Maya. improvement yang apa tadi, gimana? Gini,、uh, saya perhatikan kamu dalam setiap minggu. Kamu selalu buntutnya, kamu kasih improvisasi kayak hee, hee, nah itu kamu saking mungkin fokus disitunya pengen i m p r o v e yang disitu sehingga rasanya, esensi dari lagunya hilang. Jadi kamu... Pesan utamanya hilang karena kamu mungkin terlalu banyak dibuntut-buntutnya dikasih improvisasi yang menurut saya agak kurang gak penting. Tidak di semua bagian part belakang harus dikasih improvisasi tapi di... Ada misalnya di ref pertama kamu kasih lempeng-lempeng tapi enak dinamiknya, pakai rasa yang alus, lembut. Kemudian di belakang baru disikat, improve itu gak masalah. Tapi kamu tadi ha hampir dari depan sampai belakang kamu kasih buntut yang menurut saya terlalu berlebihan dan menghilangkan esensi dari lagu tersebut.、Iba. Itu Gavin ya. Kalau gue agak, gue salah satu yang sangat suka dengan improvisasi suaramu yang gitu-gitu ya. Tapi ada yang gue liat, h tadi pertama l u duduk disitu, itu enak banget. l u duduk, l u bawain first lagu itu sambil l u n gak g bergerak, itu enak banget. Dan gue bilang, ih enaknya. Begitu l u jalan, ada mulai... rasa yang hilang, ada lu mulai sedikit tidak konsen, mungkin ada yang lu liat h ke temen, ada sana, terus mungkin kepikiran juri ini suka apa enggak. Itu yang itu yang kerasa. Jadi menurut g u a lu awali ini dengan bagus banget, feel-nya juga ada. Tapi kebelakang, berpikir di pada saat menyanyi itu adalah salah satu kesalahan yang fatal. Karena lu udah bercerita, udah menyampaikan lirik, jadi udah ceritain aja. Kayak tadi sadis, sadis aja bawahnya, jadi l i g a t o atau apa segala t u h ngalir. Begitu aja, jadi itu aja pesan gue, next k a l a u masuk, udah, tadi udah keren tuh. Jangan-jangan berpikir lagi, just sing it, gitu. Terima kasih bang、oh. Judika. Ya、yeah, yeah. boleh kita berikan t e p u k tangan untuk penampil p e r t a m a kita di spektakuler, Kevin! Mana suara untuk Kevin sekali lagi? Oke,、okay. nah sekarang nih, jujur ya, tadi menurut gue sih penampilan l u sadis banget. Sadis banget. ただ、このように、ジュリジュリに食べて、私は大好きです。じゃも見てみてください。じゃあ、見てみてください。 Apa s i yang tadi? Gue bukan penyanyi, gue bukan penyanyi. Mestinya ngasih, ngasih contoh yang penyanyi-penyanyi. Saya kan p r o d u s e r disini kan.、Yeah. Nah kanan kiri saya penyanyi nih, harusnya ngasih contoh gimana sih bikin lagu t u h ...indah di awal, kemudian tanpa harus berlebihan improvisasi tapi kena. Improvisasi saya perhatiin kamu dari minggu ke minggu model bentuknya sama. Itu-itu terus g i t u ya? Itu terus, gitu Itu -itu ya? terus. jadi buat saya、okay. boring. Jadi kamu harus membuat sebuah nada yang lain tapi mahal tapi enak. ジュディカー。 Kalau misalnya ngomongin rasa, mungkin Mas a r i bisa contohin ya Judi、yeah, Kaya. Iya, oke. Dia ngomongin yang lurus. Tadi Bunda n y u r i n y a lurus kan? Iya, iya, iya. Coba. Mas a r i langsung kalau、yeah, enggak yang... atau n lagunya? Coba, coba. Lagunya gimana lagunya? Enggak ada lirik lagi. Terlalu sadis、Waktu、cara itu. Songnya aja. Wow, coba. Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi kepadaku. ジンタム。 a k m yang dimaksud.、Ma、Jadi maka, ada, ada santenya. Nel, gue suka banget ada penyanyi namanya w a n y Boz t u a n w、so. a n y Boz. Itu semua dia bikin kayak, i l make love to you. Semua tuh n gak g ada yang hilang semuanya pasti. You,、like、you Baby, Jadi... Punya, punya ilmu teknik itu, cuman yang dia gak pake adalah dia masih berpikir gak, gak tumpahin aja gitu loh, jadi kerasa masih kayak jadi pengulangan-pengulangan jadi jatuhnya ke situ. Tapi kalau udah l u pake rasa, pasti enak. l u sebenarnya bisa, b e n e r n y a bisa, Mas. Kira-kira bisa, bisa, bisa coba. Ya, coba. Boleh gak dicoba? Oke.、Okay. Tapi、Lupa. dengan saat lu nggak usah m i n g n a n i lu nggak usah mikir, lu pikirin i m p r o v e n y a seperti apa.、Yeah. Lu nyanyi aja dengan rasa yang enak, tapi yang ini yang menyampaikan、kaya. liriknya itu dengan indah.、Uh, lu mau nyanyi lagu Ahmed Love To You atau sadis? Inilah sadis lah. Sadis lah. Sadis、yeah. lah. Oh sadis. Sadis.、Yeah. Sadis. Oh, Ahmed <laughs> Love To You sadis. <laughs> Terlalu sadis caramu. パラピアさんちたもあかだかまりパダ n たぱぱどりさけんやこいとあわい i t u dia. Gitu、nah, keras. Masa setiap ke nyanyi harus dikasih tau terus. <laughs> bisa ya? t a p a jangan-jangan kamu... s u k ke hati. <laughs> Gak ada dia ngomong. Masa setiap nyanyi harus dikasih tau terus. Jadi setiap satu lagu nyanyi dua kali dia. Iya. <laughs> <laughs> Kita ngomong dulu baru nyanyi lagi. <laughs> Oke.、Okay. Tapi sekarang ini aku pengen ngobrol sedikit sama Kevin. Soal tadi di, sit,、uh, di VT. l o ada bela diri sedikit itu ya. Iya、yeah, ada lu, bela diri. Lu sebenarnya bisa berapa bela diri by the way?、Um, dulu Kevin pernah belajar bela diri. Taekwondo, kraf maga juga pernah, Tai Chi juga pernah. Yang terakhir muaitai. Sama m u a y t h a i juga. Oke,、okay, uh, boleh nggak kita, kita、uh, ngelihat sedikit dipromosiin sedikit nih gaya lu m u a y t a i Tapi by the way, kenapa sih lu pelajarin bela diri? Buat、uh, membela dirinya lah. Membela diri gitu ya. Nil, nil, nil, nil.、Yeah. Gue boleh request nggak? Apa tuh? Boleh nggak p a r t e i n y a a r i l a n s u ディケタイデ a ケタイヤントがボレーロサマディア、ウダディビランギニーボレーボレーボレーボレーボレーボレーボレーボレーボレーボレーボレーボレーボレーボレーボレーボレーボレーボレーボレーボレーボレーボレーボレーボレーボレーボレーボレーボレーボレーボレーボレーボレーボレーボレーボレーボレーボレーボレーボレーボレーボレーボレーボレーボレー いい<音楽>よかった。<音楽><音楽> Kehormatin、okay. gue tapi dia yang、okay. kedepan. Boleh boleh di sini, boleh di sini. Oke,、okay, ini blockingnya ya. Nah uh, nanti uh, praktekin tendangannya kena dikit aja, g a k apa-apa. Gak apa -apa. Nggak, nggak, nggak, nggak, nggak nggak sakit, nggak baru, sakit. Baru bang, bang, bukan nggak sakit, bukan masalah nggak sakit, tapi itu tidak ada dalam kontrak s o a l n y a Oke、okay, i ya i ya. Baru bang mau copot ini dulu. Oh i ya boleh boleh boleh. Yaudh, ya. a d u h k a y a k n y a Kevin s e r i u s b a n g e t nih m a u melukai nih, Aduh. Aduh, ini sampai itu、uh, aja. Itu n y a harusnya d i c o b o t dulu. Pin, pin, pin, Ya, n pin, pin, pin, pin, pin, pin, pin, pin, p o n pin, pin, pin, pin, pin, d o i n i mau p u k u l a n a p a t e n d a n g a n y a n g d i k a s i h t e n d a n g a n pin, pin, pin, pin, pin, pin, pin, pin, pin, pin, pin, pin, pin, pin, pin, pin, pin, pin, pin, p s i a pin, pin, p i a pin, clic e うした Terus, terus, terus, terus, kok gue mau aja sih? Oke, oke, l a l u ada lagi, ada lagi, ada, ada, ada, ada, ada. ada lagi satu terus, terangkan l u r u s yang ke atas tuh, y a g k a t a y a g k a p a a n g k a t a a g i a p a a n g k a t a a g i a t a a g ke atas, a g k a t a a g ke a t s n ke atas, a n t yang ke a t s ke atas, a n e a a s yang ke atas,、oh, Kalau... yang k a p a s yang ke a t a g i atas, yang ke atas, yang ke a t k atas, yang ke atas, yang ke atas, t a s yang ke a t n atas, a n a y a n a t a n y a Kalau coba tendangan bulgogi coba tendangan bulgogi itu makanan Mas, itu、nah. makanan, itu makanan om. Ada, om ada itu makanan tendangan bulgogi coba makanan dari Korea ayo, itu、nga. tendangan Ajusi, ayo <tos> Ajusi ada, thank you thank you thank you Oh i ya i ya i ya Neil、oh, Neil i ya kalau Ajusi bukan tendangan, tendang Ajusi gitu, tendang pukul ini oke. Itu,、uh, by the way lo、um, udah sempet kayak menjuarai ini belum? Beladiri-beladiri juga ya? s u d pernah.、Uh, dulu, dulu pernah menjuarai kompetisi nasional juga pernah. Oh wow, oke.、Okay. Itu di mana? Di Jakarta. Untuk taekwondo? Taekwondo. Untuk, untuk taekwondo ya? Oke.、Okay. Ini luar biasa sekali kita sendiri juga udah ada、uh, bocorannya ya. Ada foto juga disini. Iya, ini ada fotonya ternyata. Kita berhasil mendapatkan foto ini.、Uh, kita stalking Facebook kamu. sulcus Gak pun medali, wow, rambut masih normal ya? Iya iya, luar biasa. Ini nih ya,、um, medali emas ya itu beduwe? Medali emas, keren banget dan keren banget sih. Oh ini ada, ini apa lagi nih? Apa Barang、si、teman -teman ini? Barang teman-teman ini. Barang teman-teman ini. Ini apa nih?、Um, waktu itu、oh. kompetisi nasional juga ini di Jakarta. Oke.、Okay. kamu sebenarnya bisa ya tadi itu nendang nendang a r i l a s s o cuman kamu g a k mau aja ya、hormatnya. itu itu itu yang ternyata satu tim mau judika ya sebelah kanan judika yang ini <laughs> Daniel Pin、okay. Daniel、ah. langsung ngomong-ngomong tuh judika, tuh.、Oh, iya, tuh, judika. Tuh, tuh judika sebelah kanan Oh iya yang sebelah kanan Oh iya kanan ada j u d i k nomor dua dari kanan、ah, judika、okay. oh, Oh, ya ampun luar biasa、oh, iya ya lu jujur tim iya, masih kurus, kurus banget j u y di situ nggak gue mau minta dia、yeah. karena itu kalau taekwondo biasanya tuh kalau latihannya kan lenturin kaki dia bisa ini nggak Plis, tapi plates. yang lurus tuh yang bukan k a y a n dam kapan dam kapan dam kapan dam kalau yang kesamping bisa、tapi、ah kesamping aja、oh, iya. ini nggak rekomendasi lah nggak papa lah gue coba gue samping robek n g a k kalau kesamping どうだ じゃあね。 Udah, lagunya langsung w a n g Fehung. Wong Fehung. <laughs> Oke,、okay. nah Kevin,、uh, sekali lagi ini saya ingatkan kepada pemirsa, apalagi yang sangat ngefans banget sama Kevin, dan、uh, ingin Kevin menjadi idola anda. Kemarin itu, minggu lalu saya ingatkan, kalau misalnya Kevin nyaris tersisih dengan masuk ke bottom five.、Ya. Jadi jangan biarkan itu terjadi lagi, jadi langsung kirim vote sekarang juga dengan cara... Halo Indonesia, khususnya daerah K, Bima, Dan Yogyakarta, jangan lupa dukung Kevin dengan cara ketik kevin, K-E-V-I-N, kirim ke 95151. Jangan lupa dan yang banyak ya. Oke,、okay, terima kasih banyak dan、uh, dukung Kevin dengan mengetik nama finalis seperti di bawah ini ya guys. Terima kasih banyak, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Kevin. You're amazing, amazing performance, thank you.